الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء Saya hormati para alim ulama, para ustaz khususnya ustaz dan ustaz Aoun Dan ustaz Mubarak dan muallim serta seluruh asatidah yang ada di sini Yang saya hormati para keluarga ashabul hajah Baik dari keluarga mempelai lelaki ataupun dari mempelai perempuan dan yang saya hormati serta saya sayangi semua yang hadir di tempat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah al-ladhi khalqa fasyua. Segala puji bagi Allah, Jalla jaladoh. Dia yang menciptakan dan Dia yang menyempurnakan ciptaannya. Kita bisa hadir di tempat ini Dengan wujud dan rupa seperti ini Itu dikarenakan Allah yang menciptakan kita Maka tiada yang pantas untuk dipuja Tiada yang layak untuk disanjung kecuali hanya dia semata Allahumma salli wa sallim Wazid wa barik wa an'im Ala habibikal Mustafa wa nabiyikal mujtaba nabiyyuna wa sayyidina Muhammad ya allah semoga selawat semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in amma ba'du saya ini grogi Gerogi Soalnya didampingi Sama Ustadz oh, Kalau beliau ngomong Ini uh, Belajarnya yang besar kepada yang kecil Salah sebenarnya. Ini perhatian yang besar kepada yang kecil Supaya enggak salah Jadi kita kalau ngomong Ada beliau kan enak kalau salah Nah salah gitu kan Harapannya saya seperti itu dengan adanya Ustadz Ustadz sini mudah-mudahan bisa Meluruskan saya ngomong terus terang saya sampai hilang semua apa yang mau disampaikan. Saya berusaha menyusun kembali. Tapi sebelumnya anak izin minum dulu saja. <tuh> Betapa indahnya sebuah pernikahan. Kita bisa bayangin Indahnya pernikahan itu Bisa mengumpulkan orang-orang maros ke gresik Yang jauh Allah dekatkan Dan betapa buruknya perceraian itu Kita waktu nikah semua diundang Tapi ketika perceraian tidak ada yang diundang Pemberitahuan pun tidak ada di situ kita mengatahui bahawa kenapa kita mengumumkan sebuah pernikahan kita undang orang-orang untuk datang untuk bersama-sama mendoakan karena harapan dari pernikahan adalah sangat besar sekali harapan dari pernikahan bagaimana negeri ini bisa menyandari menjadi negeri yang makmur dan sentosa itu awalnya tu di pernikahan. Kita bisa bayangin Indonesia yang besar ini berasal dari provinsi-provinsi Provinsi itu berasal dari kota-kota dan kabupaten-kabupaten Kabupaten itu berasal dari kelurahan, kecamatan-kecamatan Kemudian nanti ke kelurahan, desa, RW, RT Dan akan sampai ke rumah kita Jadi negeri ini pada hakikatnya berasal dari butiran-butiran keluarga Butiran-butiran orang yang menjalin tali pernikahan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala berbincang tentang pernikahan Allah berbincang tentang kebesarannya Allah mengatakan Jalla jalalu wa min ayatihi An khalaqa min anfusikum azwaja di antara tanda-tanda kebesaran Allah dan semua tanda-tanda itu besar. Allah ciptakan dari diri kalian, pasangan kalian sendiri. Kenapa? Untuk apa seorang menikah? Litas kunu ilaiha. Agar dia mendapatkan sakina. Mendapatkan ketenteraman, Mendapatkan kedamaian. Sebagian orang memiliki rumah yang mewah. Memiliki mobil yang jangan ditanya berapa jumlahnya Tapi dia gak bahagia Gak tenang hidupnya Allah jadikan ketenangan itu di istri Di keluarga kita Masalah cinta Urusan Allah Yang penting kita jalanin syariatnya kita ikutin cari istri yang soleha, cari istri yang baik agamanya, yang penyayang, yang subur, begitu pula pihak dari keluarga perempuan, mencari menantu yang soleh, yang akhlaknya baik, cinta nanti. Karena terus terang, kadangkala -kadang ada orang menjalin cinta dan kasih sayang sebelum pernikahan. Maka akan berakhir dengan murka Allah Jalla Jalal kepada mereka. Menjalin cinta dan kasih sayang sebelum diizinkan oleh Allah Jalla Jalal. Kemarin waktu saya ke Purworejo. Subhanallah. Itu yang punya rumah cerita. Dia cerita, Ustaz. Saya punya keponakan. Menikah. Dia itu pacaran kalau tidak salah lima tahun, Menikah lima hari cerai, lima hari. Ustaz besannya belum pulang. Kita nih masih ada di rumah situ, belum pulang cerai. Kok bisa seperti itu? Karena itu cinta yang tidak dirdei Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah pernikahan baru jadi halal tuh istri kita. Suami kita jadi halal, pegang tangannya halal, berduaan sama dia. Mau naik motor bareng, mau kemana, berduaan halal. Dan Allah ridhoi. Maka Allah katakan, Waja'ala baynakum mawaddatan warahmat. Dia, sang pencipta. Rabbus samawati wal-ard. Dia yang menjadikan cinta dan kasih sayang antara kalian. Inna fidhalika la ayatin liqawmin yatafakkan. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah tidak untuk semua manusia. Untuk orang yang mau menggunakan pikiran, yang mau menggunakan hatinya untuk merenungkan kejadian itu subhanallah. Ma'asyiral <masalam> ikhwah rahimakumullah khususnya mempelai lelaki Nofaldi ya. Masya'Allah Barakallahu Allah wa baraka barak Wa Dan jemaah di antara Dan mempelai wanita yang bernama Dewi Siti adalah Lestari, Lestari Masya'Allah Mudah-mudahan keduanya ini Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nasihat ini bukan hanya untuk keduanya tapi untuk yang menyampaikan Dan untuk semua yang sudah menikah Karena banyak dari rumah tangga Yang sudah kosong dari cinta dan kasih sayang Banyak rumah tangga Yang sudah sampai ke titik pertahanan terakhir Banyak suami istri ini Udah mau pisah Cuma gara-gara anak gak bisa Dia mengatakan ya Allah Kalau bukan anak Udah anak tinggalin tuh istri anak Si istri pun sama bilang kalau bukan karena anak udah aneh jauhin tuh. Suami kayak gitu. Itu banyak terjadi. Terus apa artinya rumah tangga yang seperti itu? Tak kalau kita tidur satu rumah. Kita berada di bawah satu atap. Tapi yang ada hati yang saling bermusuhan. Berarti ada yang salah di dalam pernikahan kita. Ada yang kurang tepat. Ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga Untuk para suami Para suami ingat Istri kita itu bukan bidadari Kadangkala ketika kita mau menikah dengan seorang wanita Bayangan kita nih semua yang indah-indah dari pernikahan Tapi tak kalau menikah Ternyata dia ketahui istrinya gak bisa masak Istrinya kurang bisa bersolek Istrinya kurang bisa merapikan rumah Istrinya kurang bisa ngurusin anak Dia akan mendapati kekurangan-kekurangan istrinya Tapi apa kata Allah jalla jalal kepada para lelaki Yang dia senantiasa mengaku Lebih baik daripada wanita Iya Allah jalla jalal mengatakan kepada kita semuanya Wa'ashiruhunna bil ma'ruf Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang maruf Dengan cara yang patut Dengan cara yang baik Dengan cara yang sesuai <tuh> Kalau kau benci sama istrimu Subhanallah Allah berbicara bagaimana kalau kita benci sama istri kita Kalau cinta aman Ini bicara tentang benci Apakah kita disuruh menceraikan istri-istri kita Faen kerih itu muhun, enggak Allah mengajarkan kepada kita untuk memandang lebih jauh ke depan. Enggak gampang-gampang menceraikan wanita. Allah mengatakan, Faasa anta krahushayan, wajjalallahu fi khairan kathira. Bisa jadi yang kalian benci itu. ternyata di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak sekali. Maka kekurangan istri kita jangan dipandang kekurangan. Dia tuh banyak kekurangan, sebagaimana kita banyak kekurangan kita. Rasul saw mengatakan La roh mukminun mukmina, nggak boleh tuh seorang lelaki membenci kebanggatan kepada istrinya yang beriman. Sama-sama mukmina nih, nggak boleh saling benci. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, minha <mono> khuluqan, radiya minha akhar." <-pengar�> Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, pasti ada. Karena dia manusia. Kita ni manusia yang punya kekurangan. Kita berusaha untuk sempurna, tapi udah kita kurang memang diciptakan. Wa khuliqol insa nu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Kalau ada perilaku dari istrinya yang tidak dia sukai, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita memandang kepada sisi positif dia. Bukankah ada kebaikan-kebaikan dia? Yang kalau kita lihat ya, kenapa kita datang ke rumah tuh mertua, kita melamar itu perempuan diterima, kita nikahin, kita bawa pulang, pasti ada kelebihan di istri kita. Tuh. Maka jangan memandang kepada Keburukan, kalau keburukan ada Tapi jangan dipandang Begitulah rumah tangga bisa berjalan bersama-sama Ketika kita saling melihat kelebihan Nih ibu-ibu, ibu-ibu dengerin ini juga nih Pernah ada seorang wanita Yang ngomong sama istrinya, ini mungkin permisalan, Tapi bisa jadi kejadian nyata Dia ngomong sama suaminya di wanita Mas kita kan udah nikah lama nih mas Bagaimana kalau kita saling menyebutkan kekurangan Supaya bisa memperbaiki Ya silahkan kata suami Ini mas saya kasih kertas kosong Mas Tursa ini kertas saya tulis Nulis Si istri masuk ke dapur ditulis semuanya Satu dua tiga empat yang tidak dia sukain dari suami Selesai Setelah selesai dia datang kepada suaminya, Mas sudah sudah, yuk ditukar kertasnya. Si suami ambil kertasnya, istri si istri bawa kertasnya suami ke dapur lagi. Dia baca di dapur. Si suami baca tuh, masya Allah ternyata kekurangan dia banyak serem. Wow oh, seperti ini oh, apa yang dia tidak sukain dari suami dia sebutin sih. Akhirnya. Selesai itu istrinya balik lagi Mas Kertasnya mas kok kosong Gak ada tulisannya Apa kata suaminya Dik aku menerima engkau Apa adanya Apa adanya Suami itu harus seperti itu Jangan suka memperadalin Kesalahan istrinya kau gitu kau ini kau itu Jangan Tugasnya kau itu apa di rumah ini? Perbaiki kesalahan itu. Allah jalla jalaluh mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa". Lelaki-lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Ini ayat insyaallah lelaki hampir hafal semua. Ini. Kalau ribut sama istrinya dipanggil istrinya, "Dedek sini-sini." Kau itu nggak tahu dengan firman Allah. Arrijalu kawamun agan misal. Oh, mulai nih jadi ustaz suaminya. Hmm. Iya. Si istri tanya, mas artinya kawamun itu apa sih? Kadang-kala -kadang kita ni nggak tahu apa artinya kawamun. Para ulama menjelaskan kawamun itu menuntut seorang menjadi pemimpin itu yang pertama arriaya. Dia harus perhatian tu sama istrinya. Seorang suami yang tidak memberikan perhatian kepada istrinya Seorang pemimpin Seorang presiden, gubernur, bupati Yang tidak perhatian sama rakyatnya Rakyatnya gak bakal suka Kau pun sebagai suami pemimpin Kalau kau tidak memperhatikan Istrimu gak bakal suka istrimu Sampai ada istri jenderal yang ngomong sama saya Ketika kita umur haji Dia cerita Ustaz Kalau dari sisi materi jangan ditanya Suami kami ini sudah memberikan segalanya kepada Kang. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya duit, Ustaz. Kita butuh perhatian. Naam. Para suami harus memperhatikan istri. Banyak di antara kita yang mungkin hampir 10 tahun hidup sama istrinya enggak pernah ngomong sama istrinya ketika istrinya ngasih air, dia mengatakan kepada istrinya jazakillahu khair. Syukran. Makasih banyak kau sudah masakan buat aku Yang ada di celah makanan istrinya Ketika tehnya kemanisan Apaan nih kemanisan Gak ada ngomong Jazakillah khairan Makasih banyak kau sudah bikin gini Rasulullah Wasallam mengatakan La yashkurullah Man la yashkurun nas Gak bersyukur kepada Allah Orang yang gak terima kasih sama manusia Orang yang paling baik yang paling banyak kebaikannya sama kita nih suami Istri kita Kasih perhatian Pagi-pagi mau berangkat kerja Baju udah disetrikai Udah siap Sarapan udah dibikinin Teh udah siap Anak-anaknya udah dipakein baju yang rapi Mau berangkat sekolah Suami tinggal lihat Udah siap semuanya Oh iya Gak ada syukron Yang ada marah-marah Tuh anak kok masih belum mandi Subhanallah. Yang sudah mandi kenapa kau enggak katakan syukron kepada istrimu? Betul. Qawamuna 'alan nisa' menuntut suami untuk memberikan perhatian kepada istri. Berikan perhatian. Berikan pujian, berikan sanjungan kepada istri kita. Karena dia itu manusia, bukan boneka. Dia memiliki hati dan jiwa yang kita harus puaskan jiwa dan hati dia dengan kata-kata yang indah. Kemudian yang kedua, al-himayah, pemimpin dituntut untuk melindungi istri, melindungi dari apa? Yang pertama melindungi dari diri dia sendiri, melindungi dari tangan dia, nggak gampang-gampang dia mukul istrinya. Tuh istrimu tuh. kau dikasih amanat sama orang tua hanya dengan mengatakan gabil tu, nikah hau tazui jabil makhri maghur, kau harus melindungi dia. Nah, tanggung jawab seorang suami. Itu berat di dunia dan di akhir Dan perlindungan yang paling agung Yang paling mulia Yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya Adalah melindungi istrinya dari api neraka Bukan dari lapar Bukan dari perampok Bukan dari panas Bukan dari dingin Tapi dari api neraka Yang kebanyakan suami lupa dari perlindungan yang seharusnya dia berikan Bahkan istrinya diantarkan ke dalam neraka sama suami Dibawa menuju neraka sama suami Allah Jalla Jalla mengatakan Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Hanya yang beriman yang dipanggil Apa kata Allah Ku anfusakum wa ahlikum nara Kalian jaga diri kalian Dan istri-istri kalian Keluarga kalian dari api neraka Bukan dari lapar Banyak suami keluar negeri hanya ingin membuatkan rumah buat istrinya Cinta Keluar negeri hanya ingin memberikan Mobil buat istrinya Tapi jarang suaminya Yang keluar negeri demi Menyelamatkan istrinya dari api neraka Maka kita harus melindungi istrinya tuh pemimpin Yang ketiga Al-Islah Menuntut suami untuk memperbaiki Rakyatnya Yang namanya pemimpin kau diajak dijadikan pemimpin tuh karena dilihat kau memiliki kelebihan, kau bisa memperbaiki, kau bisa meluruskan yang bengkok kau luruskan. Tapi istri kita bengkok. Wanita tuh diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ibu-ibu jangan marah. Karena memang seperti itu realitanya. Bahkan kalau seorang suami cari istri yang lurus sampai mati enggak akan dapat. Enggak bakal dapat. Dia akan tetap mati membujang. Kalau ingin, isteri yang merumus. Isteri semua bengkau. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida. Wa khalaqa minha zawjah. Tuh. Hawa diciptakan dari siapa? Diciptakan dari Adam. Dan Rasul Rasulullah SAW mengatakan. Mar min Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk itu. Tulang rusuknya Adam alaihissalam bengkok. Bagaimana cara memperbaikinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzahabta tuqimuhu, tuqimha kasartaha." Kalau kau mau luruskan tuh yang bengkok, patah. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? "Fasamtu fihi nal-iwaaj." <TALIESIN> ya sudah, kau tetap bersenang-senang dengan istrimu tapi kau harus tahu, dia tuh ada ada bengkoknya. Jadi kalau kadang kala istri perempuan tuh Gampang marah Gampang sakit hati Perempuan itu pencemburu Perempuan itu suka sama perhiasan Itulah wanita Jadi seorang suami harus sadar Dia perbaiki kesalahan-kesalahan istrinya Dengan cara bersabar menghadapinya Kenapa lelaki dijadikan pemimpin? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Bima fadlallahu Ba'dhum ala ba'din Wa bima anfa'ku min abu'alhi Karena dua Kita ini lelaki ini Dijadikan pemimpin karena dua hal Karena Allah memberikan kelebihan kepada kita Kita bisa memimpin Hak cerai ada di tangan siapa? Hak cerai di tangan siapa jemaah? Tangan suami Tangan lelaki Allah berikan itu karena Allah tahu dengan ciptaan Lelaki Kalau diberikan kepada perempuan Hak cerai itu Insya Allah gak ada yang punya Istri Itu perempuan sedikit sakit hati umpamanya dia punya hak cerai biasa dia kan kalau sakit hati Sama suaminya nangis gitu kan Ketika istri punya hak cerai Hak menceraikan dia Perempuan bisa gugat cerai ya, Tapi hak menceraikan itu ada di tangan suami Kalau istri bisa Dia sakit hati sama suaminya Mas, sudah mas kau pulang ke rumah orang tuamu Aku sudah menceraikan engkau Masya Allah Sedikit sakit hati menceraikan Suami berfikir panjang enggak gampang-gampang dia menceraikan Itu suami yang beneran Allah kasih kelebihan kepada lelaki amwalihim Dan Allah kasih hak memimpin kepada suami Karena suami punya kewajiban memberikan nafkah Ibu-ibu Ibu-ibu dengerin Ibu-ibu itu tidak punya kewajiban 1% pun untuk cari nafkah Enggak punya Wah wow, ini termasuk diskrimi Apa? Diskriminasi Masa perempuan enggak boleh kerja? Bukan enggak boleh kerja Kita katakan kewajiban memberikan nafkah di dalam Islam Itu 100% kewajiban suami Mungkin kita berpikir enak banget suami seperti itu, enggak, yang enak ibu-ibu, yang enak itu ibu-ibu. Tapi sebagian wanita ini udah rusak nih, udah rusak pemikirannya, ya terpengaruh dengan budaya Barat. Di mana di Barat itu? Ada cerita, ada seorang syekh dari Saudi sana berangkat ke ke tempat air terjun yang besar tuh, Niagara. Di Amerika sana, ada air terjun yang besar. Dia nonton itu. Dia ingin tahu melihat kebesaran Allah. Dengan pakaian gamisnya, dengan surban. Ya, banyak yang nonton orang-orang barat, perempuan-perempuan, cewek-cewek di sana. Dilihat nih ada yang paling aneh nih pakaiannya. Sama cewek-cewek barat yang pakaiannya mini-mini. Dipanggil tuh, you come here. Hah? Iya. Tanya, ente dari mana? Ente? dari Arab sana. Iya, dari negeri Islam kata dia. Masyaallah. Apa kata perempuan-perempuan itu? Kita dengar kalau perempuan-perempuan di sana itu dizalimin. Enggak boleh keluar rumah, enggak boleh kerja kata dia. Ah. Oh, kata Syekh ini, ente salah informasi. Loh, kok bisa salah informasi? Ente salah dapat informasi. Perempuan-perempuan di tempat kita tuh mereka adalah ratu-ratu permaisuri kita. Kita ini budaknya mereka. Lelaki di sana itu budaknya perempuan. Kita nduk kerja dari pagi sampai sore untuk siapa? Untuk dia. Kita dapat duit, kita bangun rumah buat dia. Kita kerja bisa beli mobil buat siapa? Buat dia, buat anak dia. Kita di situ budaknya para perempuan. Kata dia, benar kata dia. Iya. Apa kata orang barat itu? Kata orang Amerika kalau ada di sini nih, kalau ada di negeri ini lelaki yang seperti itu, aku cium kakinya. Karena di Barat itu perempuan disuruh kerja juga untuk membiayai kehidupannya. Seakan-akan hidupnya masing-masing. Si istri mau beli HP, ya kok kerja cari? Kalau dalam Islam istrinya mas saya kepingin HP, mas, mas kan punya duit, sateng membelikan suaminya. Tapi di barat, istrinya kepingin mobil, ya kau cari kerja sana. Dapat duit, beli mobil. Subhanallah. Tapi ini dipandang oleh sebagian wanita, kemunduran. Bukan, itu kemuliaan. Di mana-mana wanita itu hanya menjadi objek dan bukan subjek Dijual kebanyakan wanita. Ketika harus bekerja di depan jalan, di toko, maaf-maaf. Ustaz, jadi wanita enggak bekerja. Wanita itu wajib bekerja. Wanita itu ingat? Wanita itu wajib bekerja. Saya mau tanya. Ibu kita yang di rumah sebagai ibu rumah tangga. Bekerja apa enggak bekerja? Apa ibu kita itu duduk-duduk di rumah dari pagi sampai sore Enggak bakal jadi orang kita nih. Kalau ibu kita enggak kerja di rumah. Kerja dia di rumah. Bahkan ibu kita itu bekerja lebih banyak pekerjaannya daripada lelaki Wanita itu, istri itu bekerja lebih banyak daripada lelaki Lelaki kerja 8 jam pulang Wanita bekerja 24 jam dia bekerja Kemudian ada orang mengatakan Perempuan yang di rumah itu tidak bekerja Haram kau mengatakan itu Bohong Ini termasuk pembodohan kepada publik Ketika kau katakan ibunya presiden-presiden tidak bekerja yang hanya menjadi ibu rumah tangga Dikau katakan tidak bekerja itu satu pembodohan kepada buku. mereka bekerja dari pagi sampai pagi lagi. mereka tidak pernah libur 24 jam kali 30 hari sebulan kali 20 tahun sampai anaknya dewasa dia bekerja terus bahkan ketika anaknya keluar rumahnya ibu tidak pernah berhenti bekerja dia tetap bekerja tapi kadangkala -kadang kita berpikir bekerja itu harus yang mendatangkan uang Kalau kita berpikir bekerja itu hanya yang mendatangkan uang Akan muncul di depan nanti Generasi-generasi yang jadi begal Generasi-generasi yang jadi perampok Generasi-generasi yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang ibundanya Yang dia hidup besar di jalanan Mana ibunya gak ada, bapaknya gak ada Siapa yang ngurus anaknya? ya eh, Enggak tahu dia di rumah dia Jadi yang mengatakan wanita tidak bekerja Dia pembohong besar Wanita bekerja Di rumah Kita lihat istri kita Dia Yang membuatkan bagi anak-anak kita susu dia yang ngajarin anak kita, alif ba ta sa, ngajarin anak kita berdiri, ngajarin anak kita ngomong. Ketika anak-anak pulang sekolah, istri kita ngajarin dia, masakin buat kita, jagain anak-anak. Apa itu bukan pekerjaan? Kau oh, bilang itu bukan pekerjaan? Ya itu pekerjaan, nggak dapat duit. Maka dari itu suami nih, ini yang jadi masalah. Banyak suami yang nggak bener ngasih nafkah sama istri wajib kita ngasih nafkah pada istri kita dia di situ ngurusin anak kita ngurusin rumah kita. maka kewajiban memberikan nafkah 100% itu kewajiban suami usah kalau suaminya enggak mampu gimana ya Silahkan mau dibantu suaminya umpamanya karena ada di antara sahabat Nabi Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud ini bukan orang kaya dia miskin istrinya Pandai membuat tenunan Anyam-anyaman gitu ya Istrinya itu kalau dapat dia jual Buat makan gak apa-apa Jadi perempuan bekerja selama Dalam koridor yang syar'i dan memperhatikan Tugas wajib dia Sebagai ibu Sebagai ibu Buat anak-anaknya Sebagai istri buat suaminya Maka gak masalah ingat para suami Kita yang wajib Mencari nafkah buat istri kita ini adalah ajaran Islam Memuliakan Islam Islam memuliakan para wanita Kemudian Untuk para wanita Untuk para wanita Ingatlah Setelah ada prosesi Akad nikah Seorang anak perempuan Yang awalnya berkewajiban Mendahulukan orang tuanya Di atas semua manusia yang hidup nih, dia harus mendahulukan bapak ibundanya, maka tak kala dia menikah, yang menjadi orang pertama yang harus dia taati adalah suaminya. Jadi, ketika mertua mengatakan kepada Rivaldi, zawaj tuka wa'angkah tuka binti, kemudian Rivaldi mengatakan kobel tu, kita mengatakan kobel tu, itu ada. Peralihan tugas, peralihan kewenangan, peralihan kewajiban dengan kita mengatakan gabil itu aku terima. Orang mengatakan ustadz enak jadi anak laki enak nggak enak, enak nggak enak karena tanggung jawabnya besar. Jadi anak perempuan ya enak nggak enak juga semuanya sama kehidupan nih. Cuma mertua perempuan, mertua orang anak perempuan ini harus sadar bahwa dia sudah menyerahkan putrinya kepada orang lain. Dia sudah serahkan. Dan perjanjian itu Allah sebut wa'akhadna minkum mitsaqan ghaliz. Itu perjanjian yang sangat besar, yang sangat berat sekali, enggak main-main perjanjian itu Maka si suami nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa kau ajarin istrimu? Apa kau suruh dia sholat Macam-macam. Itu tugasnya suami ketika sudah dialihkan kepada suami. Maka perempuan kalau ada dua perintah Bapaknya nyuruh dan suaminya nyuruh Mana yang harus ditaatin Perintahnya siapa Perintah suaminya Ketika bapaknya marah Nak kau sejak menikah kau gak nurut sama aku Loh Bapak kan sudah menyerahkan aku sama dia Bapak yang menyerahkan. Betul Bapak mengatakan zawaj tu Aku mau serahkan kau Maka seorang mertua harus sadar bahawa dia telah menyerahkan anaknya kepada dia. Maka jangan main-main menyerahkan putri kita kepada sembarang orang. Jangan. Hasan Al Basri ketika ditanya ada seorang yang mau menikahkan putrinya, kata Hasan Al Basri mengatakan kepada, kepada dia, لا تزوج ابنك إلا من تقي. Jangan kau kawinkan putrimu kecuali kepada orang yang bertakwa. Kenapa? Kok kita disuruh mencari menantu yang bertakwa? Kata Hasan Basri, "In ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yadhlimha." Kata Hasan Basri, orang yang bertakwa itu kalau cinta sama istrinya, istrinya akan dihormati. Kalau dia enggak suka sama istrinya, istrinya tidak akan dizalimi. Walaupun dia enggak suka sama istrinya, dia ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh membenci, enggak boleh zalim. Maka dia tidak tidak akan membuli istri. Maka seorang wanita ketika bapaknya nyuruh, "Nak, kau ke rumah ya." Umpamanya ini. Sekarang si suami mengatakan kepada istrinya, "Enggak, kau oh, jangan keluar. Aku butuh amang kau." Siapa yang harus ditaatin? Ingat ibu-ibu, suami dan minta maaf sama bapaknya. Pak minta maaf pak, suamiku ada perlu. Jadi aku gak bisa keluar. Selesai. Kemudian seorang wanita ketika menikah harus sadar. Bahwa suami yang akan dia hadapi itu adalah orang. Yang tidak ada hubungan apa-apa sama dia sebelum Yang suami tidak akan cinta seperti cinta orang tua kepada dia. Yang suami tidak akan menyayangi dia seperti penyayangan orang tua kepada dia. Beda nih orang lain nih. Kalau orang tua cintanya. Sampai kiamat tetap akan cinta sama anak-anaknya insya Allah. Tapi suami? Tidak. Maka ini para wanita. Apabila ada masalah di rumah. Yang insya Allah semua rumah tangga itu mengalami masalah. Karena masalah di rumah tangga itu seperti garam. Kalau enggak ada enggak enak. Kalau kebanyakan rusak. Tapi kalau garamnya pas. Masya Allah. Ada masalah sedikit, ribut sedikit, terus berbaikan kayak kemanten baru lagi. Yang awalnya ribut-ribut, kemudian deket-deketan. Masya Allah, permasalahan pasti ada. Ketika ada permasalahan, ibu-ibu jangan gampang-gampang laporan ke orang tua. Suaminya mungkin ngomong agak kasar, telepon sama bapaknya, Pak, suamiku kayak gini. Si bapaknya marah Mana suamimu? Aku mau ngomong ah, Salah nih bapaknya juga Ngomong bapaknya Nak itu suamimu nak Kau jaga Kau perbaiki suamimu Insya Allah Lelaki ini jamaah Walaupun dia gagah perkasa Tapi bisa tunduk sama perempuan Kalau perempuan itu pinter Ngopeni suaminya Kita lihat singa Singa itu binatang buas Tapi kok bisa singa itu dipanggil gini datang singa aja mah, duduk sama kita karena kita bisa ngopain itu singa, jadi ibu-ibu kalau punya suami yang kasar, ya diopain kayak ngopain singa insyaallah suami yang kasar itu bisa diluruskan kalau tidak akan cepat terjadi perceraian setiap kali ada masalah, anak telpon sama orang tuanya, orang tua itu gak tahan, anaknya divolumin itu gak tahan orang tua Bahkan dia akan ngomong sudah. Bapak besok kesana. Waduh. Besok kesana si suaminya. Kau itu aku kasih anak. Bukan untuk dimarah-marahin ya. Kok kau kasih anak tuh supaya dirawat. Disayangin, dicintain. Gak tahu kalau di situ ada masalah. Itu wajar di rumah tangga. Itu wajar. Lumrah. Aneh. Kalau rumah tangga gak ada masalah. Kalau satu rumah tangga gak ada masalah. Antum cepat telepon polisi. Mungkin sudah mati keduanya. Karena rumah itu sepi, nggak ada orang keluar apa, ada masalahnya. Seorang syekh di Jeddah dia cerita, nih ini pelajaran buat para wanita, bagaimana dia harus kuat tabah menghadapi permasalahan rumah tangga. Kebanyakan wanita itu dipersiapkan diri untuk menghadapi urusan dunia, tapi tidak dipersiapkan diri untuk menghadapi suami menghadapi anak-anaknya. Anak-anaknya bandel sedikit sudah enggak kuat. Suaminya ngomongnya kasar sedikit udah mau pergi. Seorang syekh cerita. Di kota Jeddah, sana. Ada seorang lelaki yang lagi ribut di rumah sama istrinya. Lagi ribut, panas nih sampai si suami angkat tangan menampar istri ingat orang yang pernah menampar wajah istrinya taubat sama Allah Subhanahu wa taala karena haram hukumnya menampar istri Rasulullah s.a.w. ketika ditanya tentang hak wanita apa kata Nabi s.a.w. salatu wasallam wala tadribil wajha wala tuqbuh kau jangan memukul wajah istrimu dan jangan menjelek-jelekkan istri enggak boleh suami oh istriku kayak gini kayak gitu enggak boleh mukul wajahnya haram hukum akhirnya karena ribut biasa suami lagi ribut ibu ibu makanya kalau suaminya lagi marah istri jangan jawab kalau jawab abis suami ini lagi lagi panas nih kayak ombak ombak naik tsunami bagaimanapun dahsyatnya akan berlan badai pasti berlan Tinggal kita, ketika suami marah, diem nih. Entah lagi turun, selesai. Tapi kalau badai itu kita hantam juga, hancur kita. Kita melarikan diri aja dari amarah itu. Nih karena ribut, dipukul istrinya, ditampar aja, nangis. Karena perempuan itu diciptakan memang kekuatan paling dahsyat wanita itu apa? Air matanya. Dia ada apa-apa, dia teteskan air mata, nangis ni perempuan. Lagi nangis, tahu-tahu ada yang gedor pintunya, ngetuk pintu rumah, disebutkan pakai bel atau apa, hanya datang suamnya. Di rumah di situ kebanyakan ada kekernya jemaah. Di pintu itu ada apa? Ada lubang yang bisa untuk melihat. Di keker ternyata mertuanya datang. Mertuanya datang satu keluarga besar. Nya Allah bingung nih suaminya habis sudah rumah tanggung akhirnya ya sudah istrinya masuk ke dalam si suami mempersilahkan mertuanya ya salaman untuk duduk, ya, ruang tamu istri masuk ke dalam membasuh wajahnya dengan wajah yang merah, dengan air mata yang menetes dia jumpain ibunda dan bapak ketika dia salaman sama ibu sama bapaknya, bingung ibu sama bapaknya nak, kenapa kau nangis nak ada apa kau menangis apa kata anak itu? Dia mengatakan, ya umat subhanallah. Allah tahu aku ini rindu sama kalian. Gitu. Allah kirim abah sama ummi kesini sama keluarga semuanya. Gitu. Masya Allah. Si suami melihat itu, alhamdulillah selamat nih rumah tangganya. Kalau si istri ngomong, ini yang mukulin anak nih pak. Nih orangnya. Oh, habis tuh. Akhirnya si suami keluar rumah. Dia untuk beli makan malamnya, dia keluar rumahnya dia beli makan malam sebelum sampai rumahnya dia mampir ke toko emas dia belikan buat istrinya sabuk dari emas seharga 10 ribu real sekarang itu kira-kira 34 juta dia belikan sabuk akhirnya dia pulang ke rumahnya disiapkan makan malam ya. udah mereka bersendagurau makan malam sama mertuanya, selesai itu pulang mereka gak ada masalah mereka pulang. Suaminya mendatangi istrinya. Minta maaf kepada istrinya. Dia katakan, wahai istriku aku minta maaf atas apa yang aku lakukan kepadamu. Ini ada hadiah buat engkau, kata dia. Enggak seberapa hadiah ini. Apa kata suaminya mengatakan kepada istrinya, anti testahikina ruhi. Wahai istriku, kau berhak mendapatkan nyawaku. Begitulah seharusnya, Jemaah. Ketika ada masalah istri tetap kunci Jangan sampai masalah itu keluar lewat jendela, Jangan sampai masalah itu keluar lewat pintu Dia yang tahu dengan suaminya Dan dia insya Allah yang bisa menyelesaikan masalah di rumah tempat Baru kalau nanti setelah berusaha dengan sahabat Tidak ketemu jalan keluar Mungkin minta tolong orang Jangan ngomong sama orang tua dulu Orang tua biasanya kalau tahu langsung marah Karena dia cinta dan istri yang tidak gampang-gampang memberitahukan masalahnya kepada orang tuanya adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa dia tidak laporan kepada orang tuanya? Dia mengatakan cukup bapak ibu anak membesarkan anak. Cukup abah sama umi anak menyekolahkan anak, mengeluarkan uangnya untuk anak. Masa sekarang anak udah kawin anak kasih masalah lagi mereka? Cukup mereka. Dan kita pun tahu di rumah tangga orang tua kita ada masalah dan itu wajar. Maka para mertua jangan gampang-gampang ikut campur dan para anak putri juga gampang jangan gampang-gampang laporan yang terakhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang man khairun nisa siapakah wanita yang paling baik siapakah wanita yang paling indah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ni ibu-ibu dengar ini. Allati idza nazarta ilaiha saratka. Wanita yang paling indah adalah yang ketika engkau memandang kepada dia, wanita itu membuat hatimu sejuk. Membuat engkau gembira. Kenapa? Apa karena kecantikannya? Bisa jadi. Ada perempuan-perempuan yang memang cantik yang enak dipandang. Tapi kecantikan wanita itu biasanya nggak bertahan lama. Biasanya ini kalau kita menikah dengan wanita yang cantik, awal-awalnya aja ngelihat itu masya Allah, ternyata kau cantik banget ya masya Allah, ya. Setelah satu tahun biasa ngelihat istrinya, apalagi istrinya sudah mulai hamil, eh kau kok kayak gini sekarang? Udah beda. Tapi kalau bicara kecantikan fisik, dia dapat berubah dengan cara berlalunya tahun yang awalnya menyenangkan hati akhirnya tidak menyenangkan hati. Para ulama yang kedua pendapat kedua menyatakan bahwasanya yang disebut menyenangkan hati adalah wanita yang bisa mengambil hati suaminya dengan bersolek ya. Ketika suaminya datang ke rumahnya, siapa yang bukain pintu? Istrinya, dibukain. Assalamualaikum waalaikumsalam, masyaAllah istrinya dengan gandanannya ya, dengan parfumnya, suami ngelihat masyaAllah lupa dengan semua yang di luar itu dia, dia ngelihat istrinya. Tapi kadang kadangkala ada laki masuk rumahnya, assalamualaikum, assalamualaikum, mana nih bingung, ternyata di dapur lagi motongin bawang, motongin, eh udah dateng kau kata dia, sama pisonya gitu, eh ini istrimi. Mungkin suaminya ingin dipotongin sama pisau itu Jangan taruh tuh. Ketika lagi goreng-goreng Suaminya datang matikan tuh apinya Datangin suaminya Bang Afwan, bang anak tadi lagi masak gak kedengeran Bukan dengar Eh bang udah datang ya Suaminya mau digoreng sama dia nih. Jangan tinggalin Pakaiannya kalau suami datang siap-siap Ibu-ibu udah tahu, Suaminya pulang nih jam berapa Oh jam sekian, Sudah jam segitu rumah sudah selesai dengan pakaian yang rapi, buka pintu Jangan sampai yang membukakan pintu itu pembantu. Jangan sampai. Kadang kala suami ini di luar ya, lagi ada masalah. Kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau lelaki itu melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, suruh ke mana sama Nabi? Suruh pulang ke rumahnya. Erji ilaiha, kau jumpain istrimu. Yang ada di perempuan itu sama yang ada di istrimu sama. Gimana kalau suami datang ke rumah ya buka pintu ternyata pembantu yang ada. Eh, ibu kemana? Nggak tahu ibu kemana. Waduh, itu istri-istri yang berbahaya seperti itu. Maka tolong ketika suami datang istri sudah di. Kalau ingin rumah tangganya berbahagia, kalau ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh istri itu taat sama suami. Jangan bantah sama suami. Suaminya ngomong mamanya, "Di, eh uh, ambilin bikinin teh ya?" Enggak perlu istri bertanya, "Mas, sunnah apa wajib?" Main sunnah apa wajib peti Lakukan sudah. Perintahnya suami itu lakukan kalau mampu jadi istri itu wajib taat sama suaminya selama dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik selama tidak bertentangan dengan fitrahnya kalau seorang suami ngomong, dek itu mobil, pecah bannya, tolong diganti ya wajib taat? enggak wajib dia taat, itu udah gak sama sama fitrah dia, genteng bocor suaminya lagi di rumah nih oh, dek-dek -de, tinetes nih kok penjem tetangga sama tetangga tuh Tolong dibetulin gentengnya. Harus taat. Enggak, enggak taat yang seperti itu. Itu bukan fitrahnya dia. Masa istri suruh nganu genteng sama dia. Baik Tapi ketika suaminya minta sesuatu yang baik, taati. Wa idza ghibta anha, hafizat ka fi malika wa farj Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau sedang tidak di rumah, istri akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartamu menjaga keluarga. Nih wanita yang paling baik. Rasul saw pernah ditanya oleh para sahabat saat ini terakhir, setelah Allah. Anda lihat sudah mulai ngantuk-ngantuk. Rasul saw pernah ditanya tentang harta yang paling mulia. Kita ini sekarang pagi sampai sore cari harta, malam pun cari harta, banyak perempuan cari harta, sibuk cari harta. Rasulullah SAW ditanya tentang afdolul amwal. Harta yang paling mulia itu apa? Kata Rasulullah SAW yang pertama. Qalbun syakir. Hati yang bersyukur. Kalau suami istri saling bersyukur. Saya bersyukur dapat engkau. Kau bersyukur dapat anak. Masya Allah. Hati yang mensyukuri ini benar-benar. Dia mendapatkan harta yang paling mulia. Yang kedua. Walisanun dhakir. Dan lidah yang berzikir. Yang ketiga, wazaujatun mu'mine tun tuainuhu ala iman, wafiruayatun tuainuhu ala amr alakhirah. Kita Rasulullah Sallam. Yang ketiga ni istri yang beriman, yang membantu suaminya dalam urusan akhirat, yang membantu suaminya untuk beriman, bukan membantu suaminya beli mobil. Bukan membantu suaminya bikin rumah karena semua yang ada di muka bumi ini akan hancur dan silma. Semua kita kalau jalan tuh mau main di mana aja di kota-kota besar di Jakarta coba bayangin nanti suatu saat gedung-gedung ini akan rata dengan tanah, suatu saat mobil-mobil yang berjejeran itu akan hancur, lebur menjadi debu, harta-harta yang ditumpuk bank-bank yang penuh dengan uang akan hancur dengan tanah. Di situ kita akan tahu. Bahawa dunia ini tidak ada arti. Maka carilah istri, ibu-ibu jadilah istri yang membantu suaminya untuk urusan akhirat. Tapi bagaimana oh ya Allah mengingatkan kita bel tuasirun al hayat dunya wal akhirah khairu wa al kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal yakin embah kita sudah mati, embah-embah kita sudah mati, presiden pertama kita mati, kedua mati, orang-orang kaya semuanya mati. Kita masih belum tergerak untuk mencari akhirat kita. Maka carilah. Dan saya nasihatkan kepada semua wanita di sini. Khususnya kepada Mbak Dewi, Siti Dewi, Lestari. Untuk bisa membantu suaminya. Menegakkan keimanan di rumah tangganya. Menciptakan anak-anak generasi Islam yang dapat membangkitkan kelaknya kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dengan cara membantu suaminya untuk urusan akhirat dan semua wanita yang ada di sini. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Dan saya berterima kasih banyak kepada semua yang hadir di sini khususnya sahibul hajah Bapak Nasri dan Besan semuanya. Dan kepada Ustaz-Ustaz yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya ingin mengucapkan Kita akan menjaga Kita akan menjaga Tidak hanya wanita yang berselam Mayan, saya terutama untuk Jadi, saya Mengharapkan Tidak ada wanita yang berselam Karena wanita yang berselam Dimana pun, suatu Naik pesawat Dan tidak Lalu, tidak ada Ya, di peringatan mingguan dan solat pengecutan itu untuk suatu yang di sana. Inilah yang dapat saksikan di solat muka akan ulang solat yang sudah